wa warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ala iwal mursalin wa ala wa amma ba'du Pemersatu kaum Muslimin dan muslimat rahimakumullah Alhamdulillah senang sekali malam hari ini saya khairur kembali dapat menyapa seluruh pemirsa 9 di mana pun Anda berada dan kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita bersama yaitu Hujjat satu program yang mengkaji, membahas berbagai macam persoalan Amalia Ubudiya dalam konteks Aswaja An-Nahdiyah dan perlu diketahui bahwa program Huja Aswaja ini terselenggara bekerjasama antara Aswaja Center PWN Ujian Timur dengan TV9 Santun Menyejukkan Pemirsa TV9 pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik mungkin tema ini eh, sangat penting bagi kita semuanya Yaitu tidak ada yang baru dalam konsep bid'ah. Nanti kita akan membedahnya secara lebih mendalam. Bersama saya di studio telah hadir seorang Ustaz muda yang tidak asing lagi bagi kita semuanya. Belum adalah ustadz Faris Khirul Anam, LCMHI. Tim Tutor Aswaja NU NO Center BWN Nujjah Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sulibun, Alhamdulillah. Suasana tanah suci, Mas Ustaz. Iya, iya, iya. <laughs> Alhamdulillah. Mabrur insya Allah Amin. Ustaz, uh, kalau kita berbincang tentang masalah bid'ah ini, Ustaz, ya, yeah. Ini kan kesannya adalah perbincangan yang klasik, perbincangan Betul. yang membosankan ya. <laughs> Makanya kan tema yang kita angkat malam hari ini adalah tidak ada yang baru dalam konsep bid'ah. Betul. Sebenarnya kenapa sih Bid'ah ini terus digelorakan gitu loh ya. Apakah memang uh, itu adalah sebagai bagian dari usaha-usaha mereka yang memang ingin memurnikan ajaran Islam, ataukah justru memang mereka itu berlindung dibalik isu bid'ah itu sendiri? Iya. Gimana kira-kira okay. uh, Menjawab pertanyaan Panjenengan ini, memang kalau kita mempelajari sejarah bid'ah ini. Bagaimana konsepnya, bagaimana pengertiannya Ini bukan sesuatu yang baru yeah. Yang sudah terjadi berabad-abad Termasuk bagaimana perbedaan antara pengertian bid'ah itu sendiri Dan bagaimana pengertian sunnah Termasuk nanti perbedaan itu Bagaimana kelompok ulama yang mau membagi bid'ah yeah. Dan yang tidak mau menjadi bid'ah yeah. Membagi bid'ah yeah. Dan itu sebenarnya betul yang Panjenengan tadi sampaikan itu perbedaan yang sudah berabad-abad yang lalu yeah. kalau kita tadi anggap bid a ini kan masalah yang diulang-ulang yeah. itu saja tapi kemudian ya memang itu terjadi itu terjadi makanya kita perlu mengetahui peta sejarah perbedaan pendapat para ulama yeah. sehingga kemudian kita bisa mengetahui dan memahami perbedaan ini secara dewasa kalau kita melihat misalnya eh, masalah bid a Dalam hal ini, bid'ah amaliyah ubudiyah yeah. bukan masalah iktikot atau akidah karena kalau bid'ah adalah masalah akidah itu sudah sepakat, itu semuanya maghumah, yeah. semuanya itu jelek. Tapi untuk bid'ah yang amaliyah ubudiyah, ini setidaknya ada dua kelompok ulama, di mana kelompok ulama yang pertama, dan ini merupakan representasi mayoritas atau jumur ulama, mereka itu mau membagi bid'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek, ya, yang, khasana sama, yang khasana sama dolala, ah, atau ya. dolala itu. Berarti ada dua. Tapi juga ada bagian jumur ulama ini juga membagi menjadi lima. Menjadi lima itu kembali kepada hukum taklifi yang ada dalam agama kita. Ya. Dan ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. mubah ya. Ada mubah. Memang kemudian ada yang membagi eh, Mengatakan membedakan antara Wajib itu dengan fardu Atau dengan rukun Ada yang membedakan antara sunnah dengan mustahab Misalnya yeah. atau nadab Ada yang membedakan antara makruh dengan khilaful Allah Tapi intinya hukum taklifi itu kan lima itu yeah. Makanya Dikatakan menurut jumhur ulama Bid'ah itu ada dua Atau ada lima Cuma mungkin begini San. Ada orang itu mengatakan Bid'ah itu menjadi hukum Contoh Betul. misalnya Misalnya ini ada orang Melakukan sebuah amalia ibadah Oh itu hukumnya Bita ah Jadi <laughs> akhirnya menjadi hukum Bita ah Dan itulah yang ternyata Kalau ternyata jumhur ulama Membagi bid'ah menjadi 5 yeah. Itu karena menurut mereka bid'ah itu perilaku hmm. Bukan hukum yeah. Jadi selama itu perilaku Maka bisa dihukumi dengan salah satu dari 5 ini hmm. Makanya ada bid'ah Dalam arti perilaku baru Yang wajib ya. Ada perilaku baru atau bid'ah yang sunnah, ya. makro haram, mubah dan seterusnya. Ya. Jadi yang membagi lima itu sebenarnya dikembalikan kepada itu bahwa bid'ah ini adalah perilaku bukan hukum. Enggak ada hukum yang keenam yang namanya bid'ah tadi itu. Nabi tidak pernah mengatakan ini hukumnya bid'ah, kak Ono. Ya. Jadi eh, kalau kita mempelajari pengertian-pengertian tentang bid'ah itu diawali dengan fi'lu Fiknu malam yu'had fi ahdi Rasulullah Perbuatan, perilaku yang belum pernah dilakukan di zaman Rasulullah yeah. Atau dengan ma masdariyah Ma umila min wairi misalin sabiq yeah. Sesuatu yang dilakukan, ya berarti perilaku kan yeah. Perilaku yang belum pernah dilakukan sebelumnya mm. Artinya memang intinya Bid'a itu perilaku, bukan hukum Makanya menurut jumhur ulama, mayoritas ulama Bid'a itu menjadi lima atau menjadi dua yeah. Nah yang lima itu bedanya dengan yang dua nggak ada perbedaan tabat gak ada mm -hmm. tapi ikhtilaf tanawuk namanya perbedaan yang e, tidak bertentangan jadi yang dua itu juga mengatakan lima yang lima juga mengatakan dua yeah. karena kalau lima itu wajib dengan sunnah kan ini kategorinya hasanah yeah. baik kalau makro dengan haram itu kategorinya yang sayi'ah yeah. dan ini dikatakan sekali lagi oleh jumhur ulama tapi otokritik bagi kita satu yeah. ketika kita Lihat di media-media Islam, entah itu televisi, radio, apalagi internet, ketika anak-anak kita itu mencari artikel tentang tema bid'ah dan sunnah ini, seakan-akan yang jumhur ulama itu yang tidak mau membagi bid'ah. Hmm. Kenapa? Karena padahal yang mayoritas itu yang membagi bid'ah kan. Yeah. Ini otokritik bagi kita yang barangkali eh, harus menulis menggunakan multimedia, menggunakan eh, apa namanya IT-IT itu, itu sebagai sarana dakwah ya. supaya kembali bahwa pembagian bit itu menurut mayoritas ulama menurut jumur ulama bukan menurut eh, minoritas ulama ya. kemudian begini Zidane kalau kita mengulas terminologi bit ini ya, ya itu kan selalu orientasinya adalah negatif jadi bit itu arahnya <laughs> adalah negatif kan betul, betul. ya Orang jarang mengatakan bit Hasanah ini dalam konteks yang selalu positif Kalau bit negatif dan lain sebagainya Nah nanti akan kita ures setelah ini sted, ya. Pembangsa TV 9 semakin menarik pembahasan kita Yaitu tidak ada yang baru dalam konsep bit Oleh sebab itu tetap di TV 9 Jangan lupa channel televisi Anda Kuja akan kembali setelah yang berikut ini Selamat bergabung di program Hoja Swajah dan terima kasih bagi Pemerintah 9 yang tetap setia di program Hoja Swajah ini Saya ingatkan bahwa tema kita malam hari ini adalah tidak ada yang baru dalam konsep Bid'a bersama Ustadz Faris Khairul Anam LCMHI Ustadz, ingin. bahwa seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi... Ketika kita bicara bit a orientasinya adalah pada amalia ibadah yang negatif hmm. Yang baru, yang diadakan diada kan begitu hmm. Padahal kan e, para ulama sendiri membagi bid'a itu ada bit khasana, ada bid'a dolala hmm. Tapi selalu yang didengungkan ada bid'a itu adalah yang arahnya pada yang negatif hmm. Mungkin masyarakat ini butuh pencerahan Indonesia abid-abid ahasanah hmm. yang ada di dalam madhaibul arba'ah atau dalam madhaib empat ini mungkin perlu disampaikan kepada <tuh> pemirsa di 19 ini supaya jelas itu hmm, jadi memang perlu disosialisasikan secara masif dalam bahasa slogan yeah. karena memang sekarang ini kan harbul istilah satu-satunya yeah. hanya perang propaganda perang istilah saja yeah. Uh, perlu disosialisasikan misalnya Istilah jangan takut dituduh Bid'ah yeah. nah, Karena memang ya Bid'ah itu tidak satu Kalau kita membahas tadi Peta perbedaan pendapat Di antara para ulama Yang membuat kita percaya diri Dengan kebid'ahan kita yeah. Tentu yang baik Itu merupakan representasi Jumur atau mayoritas ulama Kita tegaskan misalnya Dari empat madhab yang ada, madhab hambali madhab maliki, madhab syafi'i dan hanafi, itu mayoritas mengatakan bid'a itu tidak semuanya tercela, tidak okay. berkonotasi negatif, negatif seperti yang panjenengan tadi sampaikan, demikian juga bahkan yang membagi menjadi lima itu bukan ulama' yang eh, yang biasa, ini yeah. ulama' yang luar biasa misalnya dari kalangan madhab hanafi, ada nama misalnya imam ibnu abidin yeah. dalam kitab radul muhtar, itu sudah membagi bid'a menjadi lima Kemudian Imam Qorrofi dari kalangan Madhab Maliki membagi bit'a menjadi lima yeah. Sultanul Ulama Izuddin Abdus dalam Qawadul Ahkam membagi bit'a menjadi lima Kemudian termasuk juga dari Madhab Hanbali as ini dalam kitab lawamiul Anwar juga seperti itu Adapun yang hanya e, mengatakan bit'a itu satu yeah. Dan ini yang diteruskan oleh da'i da'i sampai sekarang sehingga betul yang Panjenengan tadi sampaikan yang didengar oleh orang awam, sekali dikatakan bit'ah, konotasinya negatif ya. itu sebenarnya hanya ada dua ulama' yang terkenal dalam hal ini yakni Ba'udul Mutakhirin Anil uh, Maliki sebagian ulama' Maliki itu pun yang kurun-kurun terakhir misalnya uh, Al-Imam As-Syatibi dalam kitab uh, Al-Iqtisom beliau mengatakan semua bit'ah itu tercelak, jelek gitu demikian juga Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmuq fatwanya Itu juga mengatakan yang berkonotasi jelek tadi itu. Nah ini sebenarnya kan ada apa yang eh, apa eh, yang salah di mana? Yeah. Yang salah di mana? Ketika kita misalnya mengkaji dalam sejarah, ulama-ulama tadi yang kita sebutkan itu hidup di abad berapa? Yang yang paling mendekati dengan abad kita. Kita ini kalau hijriah kan abad 15 nih, yeah. abad 15. Yang paling dekat dengan kita itu Imam Ibn Abidin. Beliau hidup di abad 13, dua abad yang lalu. Kemudian juga yang tadi terakhir kita sebutkan Imam ini, Safara ini Itu hidup di abad 12 Hijriah Adapun yang lain Itu di abad ke-7 dan 8 yeah. Berarti kan sudah 8 abad yang lalu yeah. Ada ulama-ulama yang menyatakan itu Misalnya Imam Qurtubi Menyatakan bid'ah menjadi dua Tidak selamanya berkonotasi jelek Itu di abad 7 Hijriah yeah. Kemudian Imam Qorofi 7 Hijriah Imam termasuk uh, Izuddin Abdusalam Juga abad uh, ke-7 atau 8 Hijriah Artinya perbedaan ini kan sudah sesuatu yang klasik tidak ada yang baru tinggal bagaimana kita mengolah Adapun tadi dikatakan rame sekali ini bid'a ini tidak bid'a Itu karena memang payung hukumnya tidak pernah disepakati oleh para ulama hmm. Ada yang mengatakan eh, ada bid'a baik ada yang mengatakan semua bid'a itu tidak baik yeah. Nah ini karena payung hukum tidak disepakati sampai sekarang makanya kemudian dalam contoh-contoh parsial per kasus itu yang kemudian rame yeah. sampai sekarang tahlilan bid'ah apa enggak istighosah tahlilan apa enggak maulid nabi bid'ah apa enggak yeah. e, zikir pakai apa namanya tasbih bid'ah apa enggak yeah. itu sebenarnya contoh parsing yang sudah dibahas juga ketika itu Tapi karena memang betul perlu pencerahan, umat ini perlu uh, tampil uh, siapa yang kemudian menjelaskan bahwa kita ini representasi uh, jumhur ulama ketika mengatakan bahwa tidak semua pita itu berkonotasi jelek. Perlu kemudian uh, dilakukan pencerahan-pencerahan dan itulah memang salah satu tugas Aswaja Enusenter dari pemahaman, dari pembiasaan menuju pemahaman yeah. dan pembelaan agadah amaliah Nahdutul Ulama. Yeah. Kemudian ini kan ada istilah bidah hakikiah dan bidah idovia ini ya, iya. ya mungkin kalangan awam atau pemirsa 19 banyak yang tidak paham ini, mungkin ini. perlu penjelasan yang mereka pahami adalah os, pokoknya bidah itu jelek kan, <laughs> <tuk <tuk jelek, ya. padahal kan kalau itu dikupas lebih mendalamkan sebenarnya banyak sekali cabang-cabangnya kan betul. begitu ya. Ini juga sebagai pembekalan Ustadz Razi bagi yeah kita yang ingin membela pengertian bid'ah dan pembagian bid'ah menurut mayoritas ulama itu jangan sampai juga ketika berdiskusi dengan kelompok anti bid'ah hasanah yeah. jangan sampai eh, yang disampaikan itu justru salah dan eh, ya kelihatan makin apa nge makin salahnya kita yeah. artinya anda itu berdakwah melalui radio itu kan bid'ah itu kan kan amunisi yang dikeluarkan tapi salah kan yeah. Ada yang mengatakan kalau bid'ah itu semua sesat, berarti wajahmu itu sesat gitu kan. Karena wajahmu tidak ada tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad. Itu juga amunisi yang salah yang kemudian yeah. dikeluarkan. Makanya kita perlu membahas bid'ah hakiki dengan bid'ah idhafiyah itu. Yeah. Bid'ah hakiki itu sesuai namanya hakiki. Bid'ah yeah. yang memang benar-benar bid'ah yeah. yeah. Itu dalam pengertiannya bid'ah hakiki itu aslihi ditabiyasihi wawasfihi dalilnya secara umum nggak ada demikian juga contoh secara kasus per kasus nggak ada yeah. tata caranya juga tidak dibahas oleh dalil baik dari Alquran Sunnah ijma ulama maupun metode istidlal yang disepakati para ulama yeah. secara umum secara khusus nggak ada dalilnya yeah. itulah yang dikatakan bid'ah hakikiyah, bid'ah yang sebenarnya dan itu sepakat semua ulama tidak boleh itu tercelah contohnya misalnya sholat atau sembahyang pakai bersiul atau sambil bertepuk tangan hmm. itu e, yang dicontohkan dalam Al-Qur'an wa magha indal baiti illamuka muka awa sholatnya orang-orang musyrik mereka itu di sisi ka'bah sambil bersiul dan bertepuk tangan yeah. ini kan secara umum dalilnya enggak ada kemudian contoh bertepuk tangan juga tidak ada itulah yang dikatakan bid'ah hakikiyah, bid'ah yang sebenarnya. Semua ulama sepakat. Tapi ranah ketidaksepakatan ulama yang masih ada khilaf sebagaimana tadi nama-namanya kita sebutkan di awal itu di bid'ah idhafiyah ini. Hmm. Bukan bid'ah yang sebenarnya. Yeah. Itu sebenarnya nanti ada contoh misalnya taklik eh, takyid mutlak atau itlak muqayyad atau maksud lebih maksud, tapi intinya gini. Bid'ah idhafiyah itu ma uhditha bi la aslihi dalilnya secara umum ada ya. dari Alquran dari hadis ataupun ijma ulama dalilnya secara umum ada ya. tapi contohnya bagaimana menerapkan dalil itu tidak ada ya. tidak ada mungkin, mungkin yang ada, menarik ya, begini ini. jadi mereka yang mempropagandakan masalah bid'ah bukan mereka tidak punya dalil mungkin hmm. mereka punya dalil cuma kedauluan itu menjadi amalia kita <laughs> <laughs> karena kedauluan itu menjadi amalia kita yeah. kalah stat lah gitu yeah. stat akhirnya wah itu bid'ah itu bid'ah gitu <laughs> yeah. e, seperti misalkan tahlil dalam contoh itu yeah. ya sudah ada Pokoknya malam cuma tahlilan yeah, gitu. itu kembali kepada bid'ah idovia yeah. dalilnya secara umum ada kita disuruh baca yasin, yeah. kita disuruh berzikir, eh, berzikir yeah. itu kan ada yeah. tapi tata caranya memang tidak ada yeah. makanya ada yang mengatakan lek tahlil oleh, le tahlilan tidak itu. Yeah. karena tahlilan itu sudah cara yeah. sudah apa namanya eh, teknis bagaimana kita eh, mengucapkan la ilaha illallah bersama, berzikir bersama itu kan sudah masalah wasfi bagaimana metode itu dan itu selagi apa namanya dalil umumnya ada kemudian tata tata caranya tidak dibahas itulah yang dikatakan bidah hasanah menurut mayoritas ulama. Kemudian juga misalnya selawat Saudara yeah. kan ada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yeah. ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu Kita sebagai orang beriman diperintahkan untuk selawat. Yeah. Perintah secara umum ada, tapi teknisnya akan tidak dibicarakan yeah. dalam dalil itu. Makanya kemudian ada teks-teks sholawat yang dibuat oleh para ulama bahkan oleh para sahabat. Iya. Yeah. Abdullah bin Mas'ud punya teks solawat sendiri. Sahabat Abdullah bin Abbas punya teks solawat sendiri. Bahkan dari kalangan tabi'in Alqamah An-Naqhi punya teks solawat sendiri. Misalnya Alqamah An-Naqhi ini punya redaksi solawat sallallahu wa malaikatahu ala Muhammadin assalamu alayka ayuhan wa wa barakatuh. Ini kan tidak ada dal apa namanya? teks yang seperti itu. Ya. Tapi perintah solawat secara umum kan ada. ada. Ya. Itulah yang dikatakan bid'ah idhafiyah selagi sesuai dengan pengertian Bita Indonesia yang tadi kita sampaikan itulah Bita hasana menurut Jumhur atau mayoritas ulama kita ya kita bahas setelah ini mongol <laughs> pemerintah Bismilan semakin menarik pembahasan kita masalah Bita ini sebenarnya tidak ada yang baru dalam konsep Bita ini tapi memang perbincangan masalah Bita ini terus-menerus menjadi perbincangan yang menarik oleh sebab itu Kolat ettiğiniz 9, jangan peranjak dari layar televisi anda hujah suhajakan kembali setelah yang berikut ini. 19, terima kasih Di program Hujak Swajah Dan kami berikan kesempatan Kepada pemerintah 9 yang ingin bertanya Terkait dengan tema pembahasan kita malam hari ini Tidak ada yang baru Dalam konsep BID-A Bisa menghubungi layar nomor telepon kami Di 031-566-0109 Sekali lagi di 031-566-0109 Kita lanjutkan pembahasan kita saja. Uh, mungkin perlu diberikan contoh konkret ini saatnya uh, yeah. tentang bid'ah bid'ah yang hasanah gitu ya. <laughs> mungkin kalau kita bilang bit'ah hasanah, orang itu tidak mau bilang, "Oh, ini bukan bid'ah." Misalnya contohnya traweh berjamaah gitu ya. Oh, ini <laughs> bukan bid'ah ya karena hasanah mungkin gitu ya. <laughs> <laughs> ya, <laughs> mungkin perlu diberikan yeah. contoh dari bid'ah-bid'ah yang hasanah dari empat madzhab itu mungkin. Yeah supaya masyarakat atau pemersih 90 tahun ya. iya uh, sebelum 4 mazhab yeah. barangkali juga lebih mantap kalau juga dari uh, dari kalangan sahabat yeah. tadi sudah kita sampaikan salah satunya al-imam abdullah ibn mas'ud al-imam ibn abbas dan juga uh, dari kalangan tabi'in punya contoh fit'ah yang hasanah yeah. kemudian juga satu saja Tambahan untuk dari kalangan sahabat Itu yang populer Apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal yeah. Beliau itu Singkat cerita akan ditanyai oleh Rasulullah Kamu itu punya amalan apa Kok kemudian aku sudah Mendengarkan dufana'la'ik yeah. Sudah mendengarkan suara terompamu yeah. Bagiyak yeah. kelompen yeah. Di surga Berarti kan Sayyidina Bilal ini melebus surga Saat kelompen-kelompene Iya yeah. <laughs> dan itu apa amalanmu itu dijawab oleh e, e, Sayyidina Bilal bahwa saya ini tidak punya amalan yang lebih saya harapkan untuk da saya dapatkan pahalanya dari Allah kecuali e, salah satunya kalau setelah wudu saya itu kemudian salat dua rakaat. Hmm. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 3 halaman 34 dikatakan inilah contoh bidah hasanah. Kalau perintah sholat duaroh kead kan ada perintahnya, yeah. tapi menentukan waktu sholat setelah wudhu ini kan nggak ada perintahnya dari Nabi Muhammad. Yeah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Jawazu Istihat Fitaw Kitel yeah. Kita itu boleh beristihat untuk menentukan kapan kita beribadah. Yeah. Termasuk yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Adapun contoh dari kalangan eh, Madad 4 itu yeah. saat sangat banyak sekali karena itulah kemudian e, Takbir-takbirnya juga ada tapi secara umum seperti ini Kalau tadi kita katakan mayoritas ulama itu dari kalangan 4 madhab membagi bid'ah Ada baik, ada jelek, bahkan ada lima. Itu terbukti dalam e, pernyataan-pernyataan ilmiah mereka dalam ranah amalia ubudiya Misalnya madhab Hanafi Yang pertama melafatkan niat dalam salat Hmm. İni kan ramai sampai sekarang yeah, yeah, ini. Yeah. Usolli buka usolli yeah. itu dalilnya amar ma'ruf Itu melafalkan niat salat dikatakan dalam Hasyiah Ibnu Abidin jilid 1 halaman 416 dan Ibnu nojem dalam kitab Al-Bahrur Ra'iq jilid 1 halaman 293 itu termasuk bid'ah hasanah. Hmm. Bid'ah hasanah. Itu sudah lama, bahkan saat itu diungkit yeah. Dan kita enggak beda akhirnya kita yeah. mengatakan usolli itu. Kemudian yang kedua penulisan nama surat dan penomoran ayat Disebutkan dalam fatawi al hindia itu juga bid'ah hasanah Yang ketiga penyusunan disiplin ilmu dan pembangunan madrasah Di zaman nabi nggak ada Tapi dikatakan dalam bariqah mahmudiyah jilid 1 halaman 72 itu bid'ah hasanah Kelompok lain tidak mau mengatakan bid'ah hasanah keberadaan madrasah tapi dikatakan masoleh mursalah yeah. ini maslahat yang tidak bisa tercapai kecuali dengan bangun madrasah yeah. cuma perbedaannya ya kan e, lafzi saya kira kemudian yang keempat e, berpikir menggunakan tasbih itu menurut madhab hanafi juga termasuk e, bid'ah hasanah itu salah satu madhab saja barangkali sambil menunggu e, telepon masuk misalkan dalam madhab maliki sama tadi membangun sekolah dan pesantren itu ini ada bangun Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa? Di mana, Bapak? Pak Edi di Surabaya, Pak Iya, silakan Pak Edi. Bagaimana? Bangun dari sujud dengan mengepalkan tangan seperti tangan macam ya. Menggenggam mengepal. Iya. Kemudian berdiri menjuluhkan Maaf pantat lebih dahulu. Itu gimana kata cara kalau <tuh> seperti itu? Dengan tambahan lagi kain yang digoyang-goyang sampai ke Akhir-akhir, ahir, bayi lahir jarinya. Jarinya ya Pak Edi ya? Iya, iya. Itu aja Pak Edi? itu aja. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, itu pertanyaan jadi <tuh> <tuh> Ini mungkin ada model cara sholat yang diamati oleh Pak Edi ini, mungkin yeah. Telunjuk jarinya digoyang-goyangkan, yeah. kemudian waktu bangun harus jujur tangannya dikepalkan Jadi push up gitu ya yeah. up, Apakah okay. memang itu ada contohnya gitu loh Iya, yeah. memang dalam ranah ubudiya, dalam hal fikih itu banyak terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama yeah. Makanya ada yang mengatakan Bukan fikir kalau tidak ada perbedaan, perbedaan pendapat ya. Termasuk ya. Harroga bi usbu aihi Menggerakkan eh, Bi usbu aihi Menggerakkan apa namanya Jari. Jarinya itu eh, Ada yang mengatakan itu memang sunnah ya. Tapi menurut sebagian yang lain tidak sunnah Makanya ya. dalam masalah sholat ini Dalilnya sama Salukamara aitumuni uzalli ya. Tapi yang melihat nabi itu kan macam-macam Makanya ada Sohyeh sifati sholatin nabi yeah. Inilah yang sohyeh, tapi kemudian ini yang enggak sohyeh Kemudian kelompok lain nulis buku lagi Ini yang soheh. Dan gitu e, Dikatakan itu semua Khilaf furuk Yang lebih besar dari itu adalah Masalah bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat itu hmm. Dikatakan At-tarjih gherumul zim Bahwa mengunggulkan satu pendapat Dan tidak mengunggulkan pendapat yang lain Tidak kemudian menjadi alasan Memaksa kita untuk menyuruh orang memakai pendapat yang sudah kita unggulkan. Hmm. Kita boleh meyakini suatu madhab, tapi tidak boleh memaksa orang lain untuk, untuk mengikuti, mengikuti madhab ya. kita, selagi itu dalam ranah furu iya. Iya, hmm. tidak ya. ya. mungkin yang yang perlu penegasan untuk pertanyaan Pak Edi tadi, apakah dengan menggerak-gerakkan tadi? Ya, memang Pak Edi kan mengamati gitu ya, <laughs> ada orang menggerak-gerakkan itu mungkin ya. bangun dari situ mengepalkan, ya dalam tanda kutip hmm. mungkin. Uh, ya itu mungkin terjadi khilafiyah ya, furiyah Tapi apakah memang itu ada praktik seperti itu? Iya praktiknya ada memang yeah. uh, Dalil termasuk yang menggerakkan tangan itu Ujung apa namanya Jari Pelunjuk yeah. itu yeah. memang ada nah. Tapi kemudian yeah. uh, Menurut madhab yang kita ikuti kan yeah. tidak Justru ketika uh, jari ini Banyak bergerak itu, yeah. Menurut sebagian ulama itu dikatakan berarti sholatnya gak khusus Iya Iya Jadi memang ya ada filafia semacam itu e, dan dan yang kita arahkan bahwa ya. untuk semacam itu atarji muslim tadi itu ada penelpon lagi nih. Assalamualaikum. Iya dari bapak siapa di mana bapak? Pak Asroji di Samarinda. Pak Asroji. ya Asroji. Asroji ya. ya, ya Silakan Pak Asroji ini jauh sekali dari uh, Samarinda iya. ini. <laughs> Begini Pak, di masjid tempat saya ikut tolak ber berjamaah itu kan uh, Jamaahnya bermacam-macam kelompok ya, ya. Terus kadang-kadang seperti ya terjadi peran gitulah gitu lah Jangan disik-sik perkelompok-kelompoknya begitu kan Halo? Ya, ya monggo silakan Pak ya Uh, terus sekarang imamnya juga bergantian pada kelompok ini, pada kelompok itu Itu menurut hukum yang sebenarnya bagaimana Bagaimana tidak terjadi keraguan dan Itu saja Pak Asroji yeah. Ya Terima kasih Pak Asroji dari Samarindayani yeah, okay. yeah. Ya, luar biasa ini ya. jadi gambarannya begini stah. jadi misalnya dalam satu masjid karena ini banyak kelompok Betul. suatu hari yang imami adalah orang NU NO, mm -hmm. jadi modelnya model NU NO. <laughs> mungkin yeah. Suatu hari lagi imamnya dari muhammadiyah yeah. atau lagi dari persis atau lagi gantah ganti yeah. model seperti itu dibenarkan tidak model seperti ini yeah. jadi Ini masalah yang memang perlu perhatian dan perlu dibahthul masa'il kan yeah. Ketika imam itu madhabnya berbeda dengan makmum yeah. Kalau perbedaannya itu dalam ranah yang tidak membahayakan Itu kan fine-fine saja yeah. Tapi kalau sampai dalam masalah yang e, mempengaruhi keabsahan salat Ini yang kemudian juga perlu diperhatikan Kita tidak bisa menjelaskan secara rinci Tapi salah satunya misalnya Ketika imamnya ini berkeyakinan mujassim yeah. Bahwa Allah itu memiliki jisim yeah. Atau dia dari kata, kalangan musyabihah Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk Itu dikatakan kalau Dia punya keyakinan Allah memiliki tubuh misalnya Dan itu di, ada loh guys bagian di Indonesia yang yeah. juga menganut paham seperti ini gitu. Mm. Nah, itu kalau kalau itu terjadi itu jadi imam, itu gimana? Nanti kan dibedakan menjadi dua. Ada yang meyakini bahwa dia itu memiliki tubuh, Allah memiliki tubuh tapi jismun lakal ajsam. Bagaimana tubuh anggota tubuhnya Allah itu tidak eh, sama dengan tubuhnya makhluk. makhluk. Tubuhnya makhluk, itu dia dikatakan sebagai eh, orang yang fasik. Orang yang fasik dan salat jamaah dengan dia makruh kan hmm. gitu. Tapi kalau sampai meyakini Allah itu punya jisim kal ajasam yeah. Itu sudah tidak fasik lagi, tapi sudah e, keluar dari agama yeah. Nah gimana kalau kemudian seperti itu Itu ketika berjamaah, itu kategori yang pertama hmm. Tapi yang sering terjadi, kebanyakan terjadi itu antara misalkan subuh konut nggak konut yeah, seperti itu Kemudian imame konut, imame konut e, yang enggak konut nggak ngangkat kedua tangan yeah. Tapi kalau kemudian imamnya kebetulan yang nggak e, gonut, tapi dia toleransi, memberikan kesempatan jamaahnya untuk gunut, untuk gunut. E, itu menjadi solusi. Tapi perlu diperhatikan juga e, bagaimana bahwa sebenarnya iktidal itu adalah pemisah antara rukuk dengan sujud, makanya jangan panjang-panjang hmm. kecuali dalam iktidal rokaat kedua dalam sholat subuh ya. panjang karena di situ ada ada gonut. Intinya memang seperti ini. Perbedaan dalam ranah furu dalam satu masjid itu kadang membuat masjid itu panas, yeah. tapi kadang juga membuat masjid itu dingin. Kalau panas itu gara-gara kurang ngajinya mm -hmm. di jamaah di situ, sehingga kemudian masjid itu yang seharusnya tempat mencari ketenangan, menjadi tempat perang. Yeah. Makanya solusinya adalah dengan mengaji, Pak Asroji ya, yang yeah. ada di Samarinda kasus yang sering kita temui masjid yang mencari ketenangan dan tempat dingin itu menjadi panas gara-gara eh, yang nggak tahu ikut berpendapat yeah. padahal dikatakan kalam bicak menyebutkan ida sakata alam yafham sakat al hilaf kalau orang yang nggak tahu itu diam konflik itu akan nggak ada yeah. jadi intinya memang intinya pak asrulji yang ada di Samarinda Ngaji, semua madhab itu dikaji Sehingga perbedaan itu benar-benar Dipahami sebagai rahmat Bukan sebagai amunisi untuk menyalahkan Yang lain iya. Kita lanjutkan selain ini, Ustaz, ya. Moment. Pemirsa 9 semakin menarik Pembahasan kita terkait dengan Masalah Konsep bit ini sebenarnya tidak ada yang baru Tadi banyak menanya juga Oleh sebab itu mungkin Kajian terakhir kita nanti akan Menjadi satu konklusi kesimpulan Dari pembahasan kita Jangan rupa channel televisi Anda tetap di TV9, Hujan Suci akan kembali setelah yang berikutnya. Pemirsa TV9 Tidak terasa kita sampai pada segmen yang terakhir, tapi masih kita buka kesempatan. Barangkali ada pemirsa yang ingin bertanya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Tidak ada yang baru dalam konsep kita bisa menghubungi lain. Nomor telepon kami di 031-566-0109. Sekali lagi di 031-566-0109. Ini. sambil menunggu ada penelpon atau penanya mungkin diberikan satu gambaran sebagai apa ya kesimpulan ini waktunya cukup panjang yeah. ini ya kesimpulan uh, supaya pemberita TV9 wapil khusus warga No ini yeah. supaya keyakinannya semakin mantap meskipun dengan debit apit akan yeah. <laughs> dipit apit <laughs> akan itu tidak terpengaruh iya yeah, mungkin kira-kira apa yang bisa disampaikan? Nah, rupa ada penelpon ini, saudara. Kita sapa dulu, saudara. Iya, madu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari bapak siapa? Di mana bapak? Iya, dari bapak Mas Uti dari Bangkalan. Iya, silakan, Pak Mas Uti. Iya. Iya dari tadi kami mendengarkan mengenai fitnah yang saya ingin tahu. Kalau contoh yang Hasanah sudah banyak dilakukan oleh orang-orang itu Iya. Yang ingin saya tahu itu bisakah contoh binak yang dolalah? Yang memang betul-betul itu tidak ada di masa nabi. Yang dolalah yang pekerjaan dolalah yang tidak ada di mata nabi. Banyak itu sering berbareng dari teman-teman kita di no, IKPN Oh terjadi. iya. Yang on kejelasannya. Ya, terima kasih ya. Pak Mas Uti dari Madura ini ya. Iya. Ya. ya kalau tadi kita sudah berikan contoh yang khasanah ini minta yang dolala, yang betul-betul dolala <laughs> nih. Iya. Uh, beberapa contoh tadi sudah kita sampaikan ketika kita membahas dalam bingkai uh, bid'ah yang hakiyah tadi itu, ya. yang perintahnya tidak ada, kemudian juga uh, secara umum dan secara khusus tidak ada. Ya salah satunya adalah sholat dengan tepuk tangan dan bersiul hmm. itu barangkali akan dijawab itu di zaman Nabi ada ya. tapi yang tidak ada misalkan ada kewajiban sholat yang keenam sholat yang keenam ya, padahal sholat fardu itu kan satu hari lima waktu, lima waktu. ada enam waktu ada enam waktu misalkan atau kemudian tradisi-tradisi 6 -tradisi. nah, waktu ini yang keenam ini kapan ini nah, misalnya kemudian ditambah, ditambah oh ditambah saking senangnya sholat ini ya. <laughs> kewajiban kita kan itibak, itibak yeah. itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi bukan sesuai dengan keinginan perut kita sendiri yeah. ya, misalnya e, poso pati geni yeah. lebih dari dua hari berturut-turut itu kan e, sesuatu yang bid'ah, sesuatu yeah. yang bid'ah, perintahnya tidak ada, tata caranya juga tidak ada yeah. e, kalau tujuan saya kan untuk ibadah, sholat yang keenam atau kemudian pati geni, telung dino, gak, gak buko, kak sahur yeah kamu itu diperintahkan untuk ittiba, bukan mengikuti nabi bukan berarti eh, tidak untuk karpe dewe. kalau gitu. itu orang-orang kejawen misalnya poso ngrowot, nah, eh, yang... poso moti, poso wisala <laughs> like, gimana kira-kira? kalau kalau tradisi ya, kita berbicara tradisi. Tradisi itu memang ada yang tidak baik. Itu bisa kita katakan sebagai tradisi yang uh, bid'ah yang memang itu sayyi'ah. Iya artinya suatu tradisi yang punya keyakinan ada kekuatan lain gara-gara kita melakukan tradisi itu yeah. misalnya larung sesajen dipersembahkan kepada mbah siapa, mbah yeah. siapa atau kepada arwahnya siapa dilarung di sungai, dilarung di laut dan sebagainya punya keyakinan kalau mau cocok tanam atau mau panen misalnya harus melakukan ini hmm. nah itu kan yang memang ma'oh li aslihi wa wasfi perintah secara umum gak ada, tata caranya juga tidak ada hmm. itulah yang dikatakan bid'ah dalalah hakikiyah tadi berarti itu berarti mengada-adakan mengada-adakan tapi kemudian permasalahan yang harus diluruskan juga dalam pembahasan ini ketika ada bid'ah dalalah yang seperti itu atau tradisi yang memang cara dan tujuannya tidak baik ternyata pinternya Mbah Mbawali Mbah, Songo dulu itu ya. ketika mendakwahkan seperti itu itu tidak langsung ini bid'ah ini musyrik ini neraka kan tidak ya. tapi ada tiga pendekatan sebagaimana sudah maklum dan pernah kita bahas cara singkat pendekatan amputasi dipotong yeah. sampai akar-akarnya yeah. kemudian yang kedua minimalisasi dikurangi dampak negatifnya atau asimilasi dibelokkan dari tradisi yang tidak baik dari bid adolalah menjadi sesuatu yang ada bingkainya di bawah syariat hmm. misalkan larung sesajen tadi itu daripada dilarung di sungai mending ditaruh di atas tempe bikin di, model gunung nggak papa undang bersama yeah tetanggamu diundak diundang makan bersama kan ada makna sedekah di sini ada ya. makna sedekah dan dalam sedekah juga ada tolak balak kan ada tolak ya. balak ya. itu intinya bahwa beberapa contoh tentang bid'ah yang sesat yang memang dalam bahasa tadi itu bid'ah hakikiyah ya. yang ma'oh bisa ya. diaslihi wawasmi sekarang disimpulkan ini closing ya, ya. closing statement ini <laughs> ya. pertama ketika kita membahas mulai awal sampai tadi ya. bahwa Pembagian bid'ah termasuk pengertian bahwa tidak semua bid'ah itu sesat yeah. Itu adalah re wujud representasi pendapat jumhur mayoritas ulama yeah. Berarti jangan takut dikatakan bid'ah yeah. Selagi bid'ah kita itu uh, masuk hasana. dalam kategori yang hasanah sebagaimana dikonsepkan oleh para ulama yeah. Berarti kan kita ini disuruh ngaji yeah. Kemudian yang kedua, uh, yang kedua itu bahwa uh, tidak ada yang baru dalam konsep bid'ah Ini pembahasan sejak lama, yang diperselisihkan sampai sekarang adalah contoh-contoh parsial per kasus Yang itu memang payung hukumnya memang berbeda yeah. Karena itulah kalau kita sudah memahami, kemudian mengkaji dan mendalami Semoga kita menyikapi ini dengan, eh, apa nge, dengan kedewasaan, penuh kedewasaan ya, eh, yeah. Tidak mudah mengatakan ini bid'ah yang sesat Dan yang dituduh pun juga bisa memberikan argumen secara tepat bahwa saya sudah menguasai peta perbedaan antara uh, ulama yang membagi bid'ah dan tidak membagi bid'ah. Nomor nomor 9 itulah akhir dari pemuasan kita dan yang perlu saya garis bawahi adalah jangan takut ketika kita dikatakan berbuat bid'ah. Kalau bid'ah itu adalah bid'ah yang hasanah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya sehingga seluruh amalia ibadah yang kita lakukan memang betul-betul merujuk kepada tuntunan baginda Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para ulama kita, kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita yang semuanya itu tidak lain adalah memang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Saya Khairuzakim mohon undur diri dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Faris Khairul Anam, kepada seluruh kru TV9, kepada seluruh pencinta program Khotbah Suci. Sekali lagi mohon maaf wa akhirun wal afwumikum wallahul muwafiq ila komithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.